Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdillah falamudillah lah wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Fa in asdaq fa in asdaq al wa khair al hadithi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma Alhamdulillah segala puji kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala karunia yang ia berikan kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk mendengarkan Radio Muslim dalam acara bedah buletin yang biasanya uh, rutin diadakan pada malam Sabtu ini. Yang di sini Allah kita akan membahas setitik dari lautan ilmu syar'i yang ada. Yang mana Um, ilmu syari'i ini adalah Salah satu jalan Yang bisa mengantarkan kita Pada surga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Sabda Nabi SAW Man salaka tarikan Yal tamisu fihi ilman Sahalallahu lahubihi Tarikan ilal jannah Barang siapa yang Menempuh sebuah jalan Untuk Menutup ilmu yang maksud di sini adalah maksudnya ilmu syar'i maka Allah akan memudahkan ia untuk uh, menentu, uh, menapaki jalan menuju surga Para ulama dengan hadis ini ada yang mengatakan bahwa ashalu thariqah ilal jannah thalabul ilm Jalan yang paling mudah untuk menuju surga adalah menuntut ilmu ilmu agama Kenapa demikian Antum bayangkan uh, antum belajar ilmu agama, kemudian antum amalkan atau antum belajar sebelum antum amalkan antum sampaikan. Antum belum sempat mengamalkannya, ya bukan tidak mau mengamalkan tapi belum sempat. Belum saatnya untuk diamalkan tapi antum sudah menyampaikannya kepada orang banyak. Maka dengan menyampaikannya dengan kepada orang banyak itu antum sudah mendapatkan aliran pahala banyak. Apalagi kalau orang yang atau sampaikan itu nanti menyampaikan lagi kepada orang-orang yang lain, semakin banyak lagi aliran-aliran pahala yang datang kepada nanti. Ya, tadi padahal ilmunya belum sempat kita amalkan. Makanya kata Rasulullah: "Fadlul al alim alal -al abid, kafadli alkomar alasair al kawakib." Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah itu bagikan. Keutamaan bulan diantara bilang bintang. Bulan itu cahayanya bisa menerangi malam. Bulan aja sendirian itu malam udah terang. Tapi kalau bintang walaupun banyak, ya terkadang sama sekali tidak uh, bisa menerang, menerangi malam. Makanya antum punya ilmu, itu sangat-sangat akan memudahkan antum untuk menapai jalan menuju surga. Tapi bukan berarti menuntut ilmu itu maksudnya di sini e, mudah, ya kata para ulama. Jalan paling mudah untuk menuju surga itu menuntut ilmu bukan berarti menuntut ilmu itu mudah, ya. Menuntut ilmu itu susah. Bahkan ya Abdullah bin Buarok mengatakan, La yunalu ilmu birohatil jism. Tidak dapat diraih ilmu dengan badan yang santai-santai. Jadi untuk ilmu itu susah Bahkan ada ulama yang mengatakan Man, man ta'ala ta mal hadith aflas Barang siapa yang Dia belajar ilmu hadis Bangkrut Kenapa? Karena susah Belajar ilmu hadis keluar duit untuk beli kitab yang banyak Keluar duit untuk melakukan perjalanan Yang jauh Keluar duit untuk uh, Untuk Saran-saran untuk belajar ya Semuanya uh, kertas, pulpen Harus uh, bertemu dengan shea. Itu butuh, semua butuh dana Semua butuh upaya Makanya nanti Kalau orang-orang belajar Ilmu agama dengan sangat-sangat serius Dengan sangat-sangat mendalam Ya dia tidak sempat lagi Untuk uh, Ngurus usahanya Tidak sempat untuk Untuk uh, mengatur Perdagangannya itu itu para ulama salaf zaman dahulu, soalnya sibuk uh, belajar ilmu agama, yeah, mereka tidak sempat mengurus perdagangannya, tidak sempat mengurus usahanya sehingga hartanya habis. ya yeah, bukan berarti kita harus uh, seperti ini, cuman ini menggambarkan betapa susahnya mencari ilmu, betapa mencari ilmu itu sulit, yeah. walaupun tadi jalan yang paling mudah untuk untuk menuju ke surga adalah Talbul ilm Kemudian Sahabat radio muslim Yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama uh, Saya ingin Menegaskan bahwa Tidak uh, masih kurang pantas untuk kami Untuk disebut sebagai Ustadz Karena Sejujurnya ini hanya Menggantikan dari Al-Ustadz Abu Salman Hafizullah Ta'ala Yang beliau berhalangan Tidak bisa mengisi pada kesempatan kali ini nah, Makanya beliau minta untuk eh, Digantikan oleh kami dan belum pantas untuk kami disebut sebagai Ustadz Karena kami hanyalah murid dari Ustadz-Ustadz yang biasa ngisi di rada ini ya. Ustadz Abu Salman, Ustadz uh, Abduh Tuasikal, Ustadz Ali Wahyudi semuanya itu guru-guru kami Tapi insyaallah kami akan mencoba untuk uh, me Share, berbagi apa yang bisa kami bagi Share dari sedikit apa yang kami tahu mengenai materi yang akan kita bahas pada malam hari ini dan malam hari ini kita akan bahas Buletin At-Tawheed Edisi hari ini yang judulnya Melirik Wudhu Nabi SAW Yang ditulis oleh Akhuna Muhammad Darussalam Ya Habibullah Ta'ala <tuh> Dan bukan berarti Kami di sini yang membedah ini lebih Berilmu daripada yang menulis Ya sama sekali tidak demikian Bahkan bisa jadi tentunya Mas Darus, Mas Muhammad AS, Bahkan lebih mengetahui Masalah ini daripada saya Namun hanya saja karena Buletin itu Sangat ringkas tempatnya Jadi beliau tidak bisa memaparkan Dengan sangat panjang lebar Namun dalam kesempatan kali ini Karena kami ditunjuk untuk uh, Memandu acara Buda Buletin ini Mungkin kami akan memberikan tambahan-tambahan dan pemaparan yang lebih luas dari apa yang beliau tulis. Nah, mari kita lihat uh, buletin Jumat dengan judul Melirik Wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga bisa uh, antum lihat semua di website uh, Bulletin Tauhid. Dengan alamat bulletin.muslim.or.id Ya bagi yang tidak punya bulletinnya bisa melihat di situs bulletin.muslim.or.id Ya penulis Hafizullah Ta'ala mengatakan Pembaca yang semoga dirihmati oleh Allah SWT Solat dalam agama memiliki kedudukan yang sangat agung Yakni rukun Islam kedua setelah syahadat dan tiang atau penopang agama Islam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasul Amri Al Islam wa Amudhu As Salah Wadir Watusanamih Al Jihad." Ya, hadisnya demikian. Rasul Amri Al Islam, inti atau pokok dari segala perkara adalah Islam. Wa Amudhu As Salah dan tiang adalah sholat dan dirbuat sanamihi al jihad dan pangkalan yang paling tingginya adalah jihad. Eh uh, yang dimaksud ra'sul amri apa di sini? Ra'sul amri, ra's ya mungkin yang baca bahasa Arab paham ra's artinya kepala. Ra'sun kepala. Kepalanya, amr kepala segala segala perkara adalah Islam. Maksudnya adalah pokoknya, pondasinya atau usulnya. Karena kepala kalau e, di manusia, kalau pada manusia kepala atau pada binatang juga, ini adalah pokoknya manusia. Coba kalau kepala seseorang itu dipotong, hidup nggak? Tentu tidak kan? Kalau kepalanya tidak ada, manusia tidak ada kepalanya tidak hidup beda dengan kalau dia tidak ada tangannya tangannya terpotong misalnya kakinya terpotong atau bahkan ginjalnya hilang satu itu masih bisa hidup tapi sedang kalau kalau kepalanya hilang maka hilang hilang juga dia mati maka bagaimana sih kepala ini pokok deh segala apa yang ada pada dia maka ini maksudnya jadi pokok deh segala perkara adalah Islam Nah di sini ada satu kaidah yang uh, bisa untuk pahami sekalian. Ketika kata al-Islam disebutkan sendirian, maka dia mencakup semua amalan batin dan amalan lahir. Sekali lagi, kalau kata al-Islam dalam hadis atau dalam al-Quran disebut sendirian, maka dia mencakup semua amalan lahir dan juga amalan batin. Namun jika al-Islam disandingkan dengan ya amalan zahir di sini seperti di sini contohnya maka yang maksud al-Islam sina adalah amalan batin. Makanya para ulama menafsirkan hadis ini Rasul amri maksudnya adalah tauhid. Rasul amri di sini maksudnya adalah tauhid. Sebagian ulama yang lain menafsirkan Rasul amri di sini maksudnya adalah syahadat la ilaha illallah. Sama, artinya Tauhid juga Jadi, inti pokok dari segala perkara adalah Tauhid Kalau seseorang tidak bertauhid, maka percuma Ya, habyut amaluh Maka akan sia-sia amalannya semua Mau dia amalannya banyak, mau dia amalannya bagus Mau dia amalannya dipuji oleh orang banyak Mau dia amal yang bermanfaat untuk orang satu dunia Tapi kalau dia tidak bertauhid, percuma Maka pokok dari segala perkara adalah tauhid dan tiangnya adalah solat. Ya, yeah. tiang ada solat. Ya, yeah, tiang sebagaimana kita ketahui kalau ada bangunan, kalau tidak ada tiangnya pasti rubuh. Sudah ada pondasinya. Ya, yeah. pondasinya tadi tauhid. Kemudian, tapi ada atapnya, tapi tidak ada tiangnya maka rubuh. Maka demikianlah kedudukan solat bagi seorang Muslim. Nah, di sini penulis mengatakan maka perhatikan maka perhatikanlah solat kita. Apakah sudah sesuai dengan yang Islam ajarkan ataukah belum? Ya di sini penulis mengajak kita untuk uh, kita uh, memperhatikan, mem memfokuskan kembali pikiran kita, kita merenungkan kembali. Bagaimanakah salat kita itu? Apakah salat yang selama ini kita lakukan sudah benar sesuai dengan yang ditentukan oleh Islam? Apakah sudah sesuai dengan yang apa yang diinginkan oleh pembuat syariat? Apakah salatnya sudah menghasilkan apa-apa yang diinginkan untuk dihasilkan dari sebuah salat? Nah, itu penulis di sini ingin Membuat kita merenungkan kembali hal itu semua. Kemudian, salah satu hal yang penting, kata penulis, salah, salah satu hal penting untuk menegakkan sholat adalah wudhu. Nah, di sini. Karena wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jika kita melalaikan wudhu kita, maka secara otomatis sholat kita juga tidak akan sah. Maka sudah sepantasnya untuk memperhatikan wudhu kita apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam ataukah belum? Ya, wudu adalah syarat salat. Insyaallah ini sudah kita ketahui bersama semua. Kalau so seseorang tidak berwudu, maka jika ia melakukan salat maka tidak sah salatnya. Atau jika seseorang salat kemudian wudunya batal, maka batal juga salatnya. Nah, Uh, di sini penulis dari sebelumnya mengingatkan kita tentang sholat, kemudian dia juga mengingatkan kita tentang wudhu karena kaitannya sangat, sangat erat sekali antara wudhu dengan sholat. Dan uh, bagaimana tidak kita sebagai seorang muslim dituntut untuk melakukan sholat 5 kali sehari, 5 kali sehari itu jumlah yang banyak. Sehari lima kali minimal kita melakukan sholat Maka sangat-sangat tidak pantas Kalau kita meremehkan sholat kita Kita tidak ada perhatian pada sholat kita Kita asal-asalan dalam sholat kita Itu sangat tidak pantas Karena kita setiap hari sholat Bukan hanya sekali, tapi lima kali minimal Dan untuk melakukan sholat kita harus wudu dulu Oleh karena itu ya Selain sholat itu sangat urgen bagi kita, maka otomatis wudu juga sangat urgen. Karena untuk melakukan sholat, itu harus wudu dulu. Nah, di sini kita akan bahas tentang wudhunya, bukan tentang sholatnya. Kemudian, penulis, membuat uh, subbab hadis tentang wudu Dan beliau di sini membawakan sebuah hadis, yang mendeskripsikan atau mendetailkan bagaimana tata, tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sahabat kalau Muslim ya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab wudhu ada minimalnya tiga hadis utama yang menjadi uh, sandaran utama dalam tata cara itu ada tiga hadis utama yang pertama adalah hadis Humron Maula Uthman yang disebutkan oleh penulis dalam tulisan ini ya yang kedua adalah hadis Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu anhu dan yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah ya tiga hadis ini adalah tiga hadis utama yang membicarakan tentang tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi SAW ya ada hadis-hadis yang lain juga yang mendukung bagaimana tata, tata cara wudhu cuman tiga hadis ini yang paling detail ya yang menceritakan mulai dari awal sampai akhir Nah, di sini akan kita bacakan hadis hadir tersebut. Insyaallah ini sangat bermanfaat untuk kita pahami karena agama Islam adalah agama ilmu. Agama dalil. Ya, yang paling penting bagi kita dalam ilmu adalah kita tahu dalilnya dan paham dalilnya. Jadi, dalilnya adalah hal-hal yang urgen untuk kita ketahui. Ya. Bahkan ada satu faedah penting untuk antum semua yang menutup ilmu syar'i, kalau antum datang ke kajian ya, e, bawalah alat tulis sudah jelas ya. e, kata Uwamil Khotob ikatlah ilmu dengan menulis ya. maka bawalah alat tulis alat tulis buat apa? untuk menulis, untuk menulis isi dari kajian gitu ya. kecuali antum seperti Imam Bukhari ya membukhari itu sekali dengar langsung hafal sekali dengar ya, kemudian satu bulan lagi antum tanya itu masih hafal plek sama persis ya, kalau antum seperti membukhari boleh nggak bawa ah, tulis nah, tapi, kalau antum tidak seperti membukhari, ya, dan insya Allah sangat-sangat jawa antum dengan membukhari maka, boleh lah tulis nah, apa yang antum tulis uh, isi dari kajian uh, maka isi dari kajian ini kan banyak. Ya. Apakah setiap kata-kata dari Ustadz ini kita tulis? Oh, setiap titik koma, setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh Ustadz itu kita tulis. Ya, kalau Antum mampu, silakan. Tapi kalau Antum tidak mampu, ya Antum cukup merangkum faedah-faedah yang Antum bisa tangkap. Kemudian Antum tulis faedah tersebut beserta dalil-dalilnya. Itu saja sudah banyak ya. Kalau Antum bisa mendengar kajian sambil merangkum Uh, faedah yang Antum dapatkan plus dalilnya Maka itu, itu Sudah luar biasa sekali Antum sangat giat sekali, sangat rajin Masya Allah Namun kalau sebagian orang Tidak tidak bisa se secekatan itu ya Sambil mendengarkan kajian Sambil memahami, sambil nulis Faedah plus dalilnya Karena kalau Antum tidak bisa catat faedah Ya kesimpulan Dari perkataan Ustadz plus dalilnya Maka Antum cukup catat dalilnya saja. Ini tips uh, dalam kajian. catat kajian. Atau mencatat dalilnya saja. Karena bisa jadi dalil tersebut antum perlu dengarkan di kajian itu. Antum belum belum pernah baca, belum pernah dengar, atau baru dapatkan dari ustadz. Ini ini hal yang sangat berharga sekali. Ya, ilmu ilmu itu apa ilmu itu Quran dan hadis. Jadi antum catat dalilnya nanti setelah antum pulang kajian antum buka lagi catatan antum antum baca lagi dalil-dalil yang antum catat insya Allah nanti antum akan teringat faedah-faedah yang terkait dengan dalil tersebut ya nanti antum lengkapi lagi di rumah jadi intinya kalau antum tidak bisa mencatat semua faedah yang ada plus dalil-dalilnya plus dalil antum catat dalilnya saja karena Justru dalam ilmu ini dalilnya ini yang penting. Jadi ketika pulang dari kajian atau misalnya bertanya, kenapa kok hukumnya ini haram? Antum tidak hanya tidak hanya menjawab ini kata Ustadz fulan begini. Kata Ustadz fulan begitu, tidak. Yang minimal antum tahu dalilnya. Yaitu faedah. Maka di sini eh, saya menganggap penting untuk menyebutkan dalil-dalil mengenai wudu terutama tiga dalil ini yang merupakan tiga sandaran utama dalam tata cara berwudu yang pertama adalah hadis Umran maula uthman ya umron maula uthman umron beliau adalah umron bin aban al farisi ya asalnya dari persia an-Humran maula uthman Ibn Affan Anahu ra'a Uthman Adi Allah wanhu da'a Bi wadu'in Dari Humran Maulah Uthman Uthman bin Affan Adi Allah bahwa beliau melihat Uthman Da'a bi wadu'in Meminta wadu' Ya dan juga faedah sedikit Kalau wadu' Ya, bagi antum yang baca dalil-dalil dan atau membaca kitab Kadang ini tulisannya sama tapi artinya berbeda. Ya tulisannya sama waw dot waw terus hamzah. Tapi kalau waw-nya oh waw yang pertama di fathah wadu ya waduun itu artinya air untuk wudu. Kalau di dhamma wudhuun itu baru artinya kegiatan berwudu. Nah, maka di sini jangan sampai salah. Jangan sampai salah baca. Ya Utsman daa'a bi wudu'in. meminta air wudu, air untuk wudu. Fa'faradha afr, 'ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian beliau menuangkan air tersebut dari wadahnya. Faghsala Maksudnya 'ala yadayhi min ina'ihi dari dari dari bejana nya ke ke tang kedua tangannya yadayhi. Fagel saluhu thala masyarakat merlatin. Kemudian beliau mencucinya ya tiga kali. Thumah ankhala biyaminahu. Thumah ankhala biyaminahu fil wadui. Muda beliau masukkan tangan kanannya ke air wudhu tersebut. Thumah tamat mabah wasan syakah wasan Kemudian beliau berkumur-kumur kemudian beristinsyak kemudian beristinar berkumur kemudian istinshak memasukkan air ke dalam hidung dan istin, istin thar, mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasal wajhahu thalaatan wajadihi ilal mirfakaini thalaatan. Kemudian beliau mencuci wajahnya tiga kali dengan kedua tangannya ilal ya. ilal mirfakaini. Sampai wajahih ya, wajahih dan kedua tangannya ilal mervakai ini sampai sikunya tiga kali. Tumah masahabiro sih kemudian beliau mengusap. Nah di sini ada kata masahah. Ya kalau dalam dari dari tentang moharoh, ya tum belum perlu teliti perkataannya ada apa salah ada masahah. Ya, kalau masah itu mengusap, kalau enggak salah mencuci. Nanti prakteknya beda. Ya jangan semuanya diusap. Terus atau semuanya dicuci. Karena dalil-dalilnya -dalil, dalil itu membedakan, ada yang enggak salah, ada yang masah. Tsumma masaha bi ra'sihi, tsumma ghasala kiltay rajlaihi tsalatsan. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghasala kalla tadrajahi mudhim mencuci kedua kakinya selasan tiga kali thumma qala raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hada mudhim telah mengatakan Uthman mengatakan aku melihat nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini sebagaimana wuduku ini wa qala man tawadda nahwa wudu'i hada Kemudian beliau mengatakan barang siapa yang wudu sebagaimana wudu ke ini, ثم صلى ركعتين mudah salat 2 rakaat la yahadditsu fihi ma nafsuhu dan ia tidak menyebutkan dirinya selain dengan salat, غفر الله له ما تقدم maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Ini hadis Humlan bin Humran bin Aban atau Humran Mawla Uthman Ya dirakkan oleh Bukhari Muslim, sahih Ini hadis yang dibuat oleh penulis Kemudian hadis kedua adalah hadis Dari Abdullah bin Zaid An Amr bin Yahya Al-Mazini, An Abihi Dari Amr bin Yahya Al-Mazini Dari ayahnya Qala syahidtu Amr bin Abi Al-Hasan Aku melihat Amr bin abul hasan asa'ala Abdullah bin Zaid an wudui wudu Rasulullah sallallahu Bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi Siapa yang bertanya di sini? Yang bertanya adalah Amr bin Abil, bin Abi hasan Beliau bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Beliau bertanya gimana sih? Rasul itu wudu gimana? Tolong saya ajari gitu. Fa bi tawrin min ma'in. Kemudian Abdullah bin Zaid meminta untuk menyediakan satu baskom air. Fatawaddha lahum wudhu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya beliau memberikan contoh bagaimana wudu sesuai dengan wudunya Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Fa 'ala yadihi min taur Kemudian beliau menuangkan air dari baskom tersebut ke kedua tangannya. Faghsala yadayhi tsalatsan, kemudian mencuci kedua tangannya tiga kali. Tsumma adkhala yadayhi fit kemudian memasukkan tangannya ke baskom, fa madha wa istansha wa istanthara tsalatsan. Kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian istinfar, istinsyak, kemudian baru beristinfar tiga kali bi salatsati ghrafatin dengan tiga kali cidukan. Thumma adkhala yadahu fi Kemudian masukkan lagi tangannya ke, ke baskom. Fa ghassala wajhahu Kemudian ghassala. Di sini ghassala mencuci wajahnya tiga kali. Thumma adkhala yadahu fa ghassalahuma marrataini ila al Kemudian beliau memasukkan tangannya lagi Kemudian mencuci kedua tangannya, kedua lengannya sampai ke siku dua kali. ثم أدخل يده في مسأ حبيهما رك Kemudian dia masukkan lagi tangannya ke dalam baskom, kemudian mengusap dengan kedua tangannya, mengusap kepalanya. فَأَبَلَبِهِمَا وَأَدْبَرَهُمْ Beliau menggerakkan usapannya tadi ya, ke depan dan ke belakang merotan wahidatan, hanya sekali saja, suma ghasalah rijlaihi, kemudian mencuci kakinya, ini hadis dari Abdullah bin Zaid, hadis yang kedua, yang juga diberikan oleh, Bukhari dan Muslim, hadis sahih, kemudian hadis yang ketiga, adalah hadis, Abu Hurairah, radiyallahu anhu, An Nu'aim An Nu'aim Al Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nu'aim Al Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annahu qala bahwasanya ia berkata bahwasanya Nabi bersabda Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati war-muhajjalina min atharil wudhu Sungguh umatku akan dipanggil pada hari kiamat Wurran muhajjalina Bi-asaril Ya Akan dalam Dipanggil dalam keadaan Wurran muhajjalin Akan dalam keadaan bercahaya Karena apa? Karena, karena Asaril wudu, Karena Bekas-bekas wudu. Famanistato aminkum Ayutila wurratahu fal-yaf'al Barang siapa yang Ya iya Mampu untuk memperpanjang gurrahnya, memperpanjang bekas udhunya, maka lakukanlah. Dalam riwayat muslim, Abu Hurairah mengatakan, atau e, Nu'aim al-Mujbir mengatakan, Ru'aitu abah hurairata yata wadda. Aku melihat Abu Hurairah berwudu, Fagasala wajhahu wayadayhi. Beliau mencuci mukanya dan kedua tangannya, hatta kada yabluhu al-mangkibayhi sampai sampai e, mendekati pundaknya. Semakal salah kemudian mencuci kedua kakinya, hatorofa ilasakain, ya sampai e, naik ke betis, sampai sakain, sampai kedua betisnya. Semakala sambil itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia Kemudian Abu Hurairah mengatakan Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan Atau bersabda Inna umati yud'a'una Yawbal qiyamati hurran muhajalina min aetharil wudhu Sungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil Dalam keadaan bercahaya Karena bekas-bekas wudhunya Famanistato aminkum ayuti lah hurratahu Wa tehjih lahu fal yaf'al Barang siapa yang mampu memanjangkan Memperpanjang cahaya Dari bekas-bekas wudhunya Maka lakukanlah Hadis ini sahih, riwayat bukhari muslim juga. Nah ini adalah tiga hadis yang menjadi sandaran utama dalam bab uh, tata cara berwudu. Ya kemudian kita lanjut uh, membacakan apa yang ditulis oleh uh, penulis. Penulis membuat judul bersiwak terlebih dahulu sebelum wudu. Dalam dalam suatu hadis Nabi SAW alaihi wasallam ya laula e, an ashaqa ala ummati laamartuhu laamartuhum bis siwak inda kulli wudu saja tidak memberatkan umatku kata kata beliau sungguh aku akan perintahkan uh, mereka untuk bersiwak setiap kali uh, berwudu setiap kali berwudu ini hadis ini suha'i lewat, lewat Bukhari. Kemudian polis mengatakan, inilah anjuran yang, di, yang Nabi ajarkan kepada kita semua ketika berhudhu, yaitu melakukan siwak. Siwak di sini bisa menggunakan kayu siwak atau sikat gigi. Semoga Allah beri kemudahan untuk bisa mengamalkan hal ini. Yang bisa kita tambahkan pada uh, kutipan ini, yang pertama, para ulama sudah pendapat mengenai kapan bersiwak karena hadisnya mengatakan uh, in da atau dalam uh, lafaz yang lain fi kulli wudu dan di antara kaidah eh uh, inna itu menunjukkan uh, terkadang menunjukkan waktu sebelum terkadang menunjukkan waktu setelah oleh karena itu uh, para ulama ya berbeda pendapat ada yang mengatakan eh uh, bersiwak ini sebelum wudu. Ya, yeah. uh, bersiwak dulu baru berwudu. Ada juga yang mengatakan bahwa berwudu dulu baru bersiwak. Jadi setelah wudu siwaknya. Dan ini tidak bentangan. Ya, ke kedua pendapat ini tidak menengang dan ini termasuk dalam khilaf tanawu. Dalam khilaf yang uh, variasi kadang kita boleh eh uh, bersiwak sebelum wudu. Ya, karena kita boleh bersiwak setelah wudu. semuanya boleh boleh saja dan ada juga ulama mengatakan di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau mengatakan bahwa bersiwak itu ketika berkumur. Ya, ini juga boleh. Jadi kita berkumur bersiwak. Kemudian eh uh, yang lain atau masalah yang lain. Di sini penulis mengatakan siwak di sini bisa menggunakan kayu siwak atau sikat gigi. Ya. Yeah. Maka pertanyaannya, bolehkah siwak ini kita gantikan dengan pasta gigi atau odol atau dengan sikat gigi saja? Jawabannya boleh. Mengapa? Karena e, para ahli bahasa itu mendefinisikan siwak, ya e, siwak itu segala sesuatu yang digunakan untuk menggosok, yang digunakan untuk menggosok. Jadi siwak ini tidak, ya, siwak ini, eh, sebagaimana juga eh, siwak, as siwak ini adalah bentuk masdar. Ya, masdar adalah eh, pemen, eh, kata benda dari kata kerja. Ya, kata benda dari kata kerja. Atau kata kata eh, gampangnya saja, ya, kesebut ini siwak ini sebuah pekerjaan, bukan sebuah benda, ya. Siwak ini bukan sebuah benda. Jadi siwak ini pekerjaan, menggosok. Di situ di e, diartikan oleh pa, para ahli bahasa demikian. Siwak ini adalah pekerjaan menggosok itu. Bukan benda. Maka semua yang mempunyai makna menggosok, baik dengan sikat gigi. Iya. Atau kalau tidak ada sikat gigi, ya, pakai tangan itu, bisa juga. Termasuk e, di sini dalam anjuran bersiwak. Kemudian uh, alasan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bersiwak dengan satu macam kayu, yaitu kayu yang paling sering beliau gunakan untuk bersiwak adalah namanya kayu arok, kayu arok. Dan ini yang yang paling banyak dijual di toko-toko herbal ya, kayu arok namanya. Namun dalam riwayat yang lain terdapat juga riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwaq dengan menggunakan kayu korma. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menghususkan siwak itu dengan kayu arok, ya tidak menghususkan siwak itu dengan satu macam kayu saja, sehingga ya ini bisa kita kiaskan pada hal-hal yang lain yang memiliki ilah yang sama. Kemudian juga kalau kita lihat praktek para sahabat, para sahabat tidak menghususkan juga, mereka tidak menghususkan siwak dengan, dengan satu macam kais saja. Ya kesimpulannya boleh kita menggantikan siwak di sini dengan sikat gigi boleh, dengan odol boleh. Dan itu sudah termasuk uh, mendapatkan keutamaan dari bersiwak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Apa ku taman bersiwak di sini Rasulullah tidak menyebutkan, ya, lihat menyebutkan kalau saja tidak memberatkan, ya, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak kalau untuk Tidak disebutkan apa gitu pertamanya, maka ku tamannya adalah yang paling pertamanya paling utama adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertamanya paling utama, <tuh> terutama bagi orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Alutsunah pengikut sunnah. Maka keutamaan yang paling utama di sini adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga hadis ini mengisyaratkan adanya keutamaan yang besar yang kita tidak mengetahuinya. Ya Allah Alam, Allah Allah dan Nusulnya yang lebih tahu apa keutamaan di balik bersiwak ini. Cuman, dari sini kita bisa mengetahui sangat-sangat besar keutamanya. Bahkan Andai kan tidak memberatkan, Rasulullah inginnya umatnya itu bersiwak sebelum merungut. Dan e, di antar hikmah dari bersiwak, tentunya yang kita bisa kita tangkap hikmahnya adalah ya, kita nanti setelah e, masuk ke dalam solat kita dalam keadaan yang sangat-sangat sempurna, ya tidak tidak mengeluarkan bau. Dari mulut kita, mulut kita harum. Ini salah satu hikmahnya. Ya, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari bersiwak. Kemudian kita lanjutkan menulis, membaca apa yang ditulis oleh penulis. Penulis membuat subjudul tata cara berwudhu. Ini sudah masuk ke dalam tata cara. Dari hadis di atas, ya dan juga dengan sedikit tambahan dari beberapa adis yang lain, beliau mengatakan, dapat kita simpulkan bahwa wudu yang Nabi ajarkan adalah dengan urutan sebagai berikut. Ya, sebelumnya, ada yang uh, terlupa tadi ya, bahwasanya dalil yang membicarakan tentang wudu itu juga berasal dari Al-Quran yeah. Ini adalah dalil utama Dalil utama e, Tentang wudu. Bahkan semua yang disebut dalam Dalil ini adalah Mencakup rukun-rukun wudu. Yaitu yang disebutkan dalam Surat Al-Ma'idah Al Ayat 6 Allah Ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wammasuhu bi rusikum wa arjulakum ilal ka'bayn Wahai orang-orang beriman kalau kalian berdiri untuk salat maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku Wamsahubirusikum dan usaplah kepala kalian, warjulakum dan kaki kalian ilalaka bain, sampai mata kaki. Ya, ini dalil juga tentang tata cara berhudu. Ya, berarti ada empat dalil yang menjadi sandaran mengenai tata cara berhudu. Nah. nah sekarang kita akan masuk ke dalam tata caranya. Yang pertama adalah niat yang uh, nomor satu berniat sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagaimana Rasulullah saw bersabda inna malamam lu berniat wainna limri imanawa. Sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan apa yang didapatkan oleh, oleh seorang itu tergantung pada niatnya. Niat ini memiliki dua fungsi. Niat ini Bisa untuk membedakan yang kita lakukan wudu yang kita lakukan ini adalah ibadah atau bukan? Ya, bisa jadi kita kadang ber berwudu untuk mengajarkan anak-anak. Eh, niat kita di situ bukan untuk ibadah tapi untuk mengajar anak-anak. Atau kita berniat berwudu untuk melakukan sholat maka itu menjadikan wudu kita sebagai ibadah. Kemudian fungsi kedua niat ini bisa untuk ya menentukan apakah amal kita terima atau tidak. Kalau niat kita berwudhu karena Allah Taala ikhlas karena Allah Taala untuk dalam dalamnya keibadahkan Allah Taala maka kita akan mendapatkan pahala darinya. Tapi kalau kita berwudhu ya sekedar untuk formalitas tidak ada niat seperti itu misalnya atau untuk e, supaya dilihat orang bahwa kita ahli ibadah maka dengan uh, niat yang demikian Kita tidak akan mendapatkan pahala Kemudian Penulis mengatakan Niat ini dilakukan dalam hati Tidak perlu diucapkan Ya ini adalah Suatu permasalahan yang menjadi polemik Panjang uh, di tengah masyarakat kita Yaitu mengenai Pelafalan niat ya apakah niat itu perlu dilafalkan atau tidak Yang jelas para ulama para ulama bersepakat bahwa yang namanya niat itu tidak perlu eh, tidak wajib ya sekali lagi yang namanya niat itu tidak wajib untuk dilafalkan ya sebagaimana dikatakan oleh ya Ibnu Abil Iz Al Hanafi beliau mengatakan lam yaqul fahadun ya. tidak ada satu orang pun imam dari imam-imam kaum muslimin yang mensyaratkan uh, Melafalkan niat Dan tidak, tidak ada juga yang mengatakan bahwa Hal itu wajib Tidak ada Imam kaum muslimin yang mengatakan demikian Tidak ada, yang mewajibkan tidak ada Bahkan Tidak uh, Tidak hanya satu ulama yang menukil Bahwa ini adalah ijma Ulama bersepakat, tidak wajib Niat itu dilafalkan Ini tidak wajib ya Kalau bicara wajib tidaknya Tidak sudah ijma Nah, sekarang jadi masalah adalah Apakah dianjurkan Dan apakah dibolehkan Nah, inilah yang diperselesaikan oleh Para ulama Ya, kalau kita lihat kita Witar Madhah Memang, sebagian ulama mengatakan Dianjurkan, atau dibolehkan Melafalkan niat Ya, sebagaimana sebagian orang Kalau ingin berhudu Beliau, eh, dia mengatakan Nawaitul nudu'a lirof il hadathil asghari lillahi ta'ala Saya berniat nudu' Untuk mengangkat atau menghilangkan Hadas kecil karena Allah Ta'ala Ini diantara lapat-lapat niat yang beredar di masyarakat Maka kalau ditanya apakah ada Pendapat ulama yang menganjurkan atau membolehkan Ada memang Ya diantaranya ulama syafi'iyah Dan juga ulama malikiyah Ya, mereka menganjurkan melafalkan niat uh, dan atau membolehkannya Namun apakah mereka memiliki sandaran dalil dalam hal ini yang bolehkan atau menganjurkan kita katakan tidak ada dalil yang sahih yang menganjurkan pelafalan niat atau yang menunjukkan pelafalan niat itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, di sini kita perlu bersikap adil ya dalam melihat uh, Permasalahannya Kalau kita cari tidak ada dalil atau uh, dalil hadis ataupun dalil Al-Quran yang menganjurkan untuk melafalkan niat atau menyatakan bahwa Rasulullah kalau berwudhu itu berniat melafalkan sebuah niat. Dan tidak ada juga lafal-lafal teks tekstual dari niat-niat yang beredar di masyarakat itu Tidak ada dalam hadis-hadis nabi Tidak ada Tidak ada dalil yang sore, yang tegas Para ulama yang menganjurkan dan bolehkan melafalkan niat Mereka bersandarkan dengan dalil-dalil tentang uh, hati yang sering berbolak-balik Ya di antaranya hadis bahwa, bahwa uh, hati manusia itu bayin asa biirrahman. Ya, hati manusia itu di antara jari-jari Allah. Atau juga hadis tentang ya mukallib, ya muqalli kulub ya sabit skulubana ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya, artinya, hati itu ber berbolak-balik. Hati itu sering buru berubah, berubah niatnya, iya. karena mereka khawatir ketika kita mau Dan niatnya karena Allah apa bukan? Karena Allah bukan, karena khawatir, saking khawatirnya, ya takutnya hatinya berbolak balik niatnya takutnya karena Allah sebentar-bentar karena Allah sebentar karena tidak maka sebagian dari ulama, yaitu menganggap bagus eh teh ber menganggap bagus untuk melafalkan niat hatinya supaya supaya uh, kokoh gitu niatnya hatinya supaya tidak berubah namun ini adalah pendalian yang keliru karena para ulama sepakat juga bahwa yang menjadi aktibar yang dianggap adalah hatinya niat itu amalan hati mau kita mengucapkan niat di lisan kita tapi hatinya itu tidak Uh, maksudkan sebagaimana yang diucapkan Maka percuma juga Ya kita Wudhu mengucapkan Nawa itu ludu'a Liraf ilah hadatil Dan seterusnya Padahal hati kita Ya Kita wudhu karena dilihat perempuan Karena dilihat wanita Uh saya wudhu nih Supaya terlihat soleh Tapi lisan kita ngomong Nawa itu dan seterusnya Maka ini sama saja tidak sah Karena niatnya bukan Untuk ibadah Bukan karena Allah jadi yang il tabar adalah apa yang ada dalam hati dan yang yang sudah jelas bahwasanya Nabi saw yang mengatakan bahwa hati itu berbalik balik yang mengatakan hati berbalik balik yang menyampaikan kepada siapa yang menyampaikan kepada kita siapa Rasulullah saw. Namun beliau tidak mengajarkan, tidak memerintahkan untuk melakukan niat, ya karena beliau yang menyampaikan tentu beliau beliau yang paling sangat-sangat tahu betapa hati manusia itu berbolak-baliknya. Namun dengan ini semua beliau tidak memerintahkan dan tidak menganjurkan untuk dan juga tidak mencontohkan untuk melafalkan niat. Maka sebagaimana firman Allah, firman Allah taala, "Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi Ya, kalau kalau yang bersusif mendapat dalam suatu hal Maka kembalilah kepada dalil kembali lah kepada Allah dan Rasulnya Kita tidak Kita tidak menafikan bahwa Memang ada sebagian ulama Yang mengajurkan dan bolehkah melafalkan niat Namun kalau kita kembali kepada dalil Ternyata tidak ada Dalil yang mengajurkan atau uh, menuntunkan, menuntunkan kita Untuk menghafalkan niat Kemudian yang kedua Setelah berniat Ya Tadi niat itu amalan hati Cukup kita beritikat Ada maksud dalam hati Bahwa kita ingin berwudhu Wudhu kita untuk ibadah Itu sudah sah Tidak perlu ada pelafalan uh, Dengan teks-teks tertentu Yang kedua membaca basmalah Ya bismillah Penulis mengatakan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Liman laudu alaahu walaudua liman lam yang dikurasi tidak ada salat bagi orang yang tidak wudhu dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Nah di sini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah bismillah ini wajib atau tidak. Sebagai ulama mengatakan hukumnya wajib dengan dalil hadis yang terik terik kita sebutkan dan hadis tersebut hasan. Ia ya, dilakukan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud Senarainya Hasan. Ia ya, digunakan oleh ulama yang mewajibkan untuk uh, Membaca basmalah ayat eh, hadis tersebut yang digunakan dalil yang digunakan dalilnya Di antar yang di antar yang berpendapat demikian adalah Imam uh, Abu Hujiriyah, ya, Ibnul Hazm kemudian juga di antar ulama zaman sekarang adalah Sheikh Al-Albani, rahimahullah taala. Kemudian, jumhur ulama mengatakan Tidak wajib hukumnya sunnah saja Karena beberapa alasan Yang Pertama Karena Basmalah tidak disebutkan dalam Salat Al-Ma'idah tadi hmm. Ya Allah mengatakan Allah berfirman fasilu Lu langsung mengatakan Cucilah wajah kalian Tidak mengatakan Ya Uh, Ulqurismallah atau uh, uh, Samillah atau semacamnya ya, Tidak mengetahkan demikian Ini alasan yang pertama ya, Padahal yang disebutkan dalam ayat itu adalah rukun-rukun salat, Hal-hal yang wajib dalam sholat ya, Basmalah tidak disebutkan Alasan yang kedua Keumuman hadis-hadis ya, Yang menceritakan tentang Tata cara wudhu nabi Beliau tidak menyebutkan basmalah Tadi, tiga hadis tadi Yang menjadi sandaran utama Tentang tata cara wudhu sama sekali Tidak menyebutkan Tentang basmalah ya kan Tadi kita sudah bacakan Tiga hadis tadi tidak menyebutkan sama sekali Tentang mengucapkan basmalah Kemudian, para ulama yang mengatakan Hukumnya sunnah saja, tidak wajib e, Mereka memaknai bahwa Makna dari Lahwulululimanlam yang dikuris maalai tidak ada wudu bagi orang tidak menyebut basmalah artinya adalah penafian kesempurnaan wudu ya sebagaimana juga disebutkan oleh penulis maksudnya wudunya tidak sempurna ya jadi insyaallah yang menurut, menurut kami yang kami pandang lebih rajih adalah membaca basmalah hukumnya sunnah saja sebagaimana pendapat jumhur ulama. Namun, bukan berarti kita tinggalkan ya Namanya sunnah, berarti harusnya kita lakukan Ya, maka terlepas dari hukum wajib atas sunnahnya Maka sudah semestinya kita Mengucapkan basmalah sebelum berhubung Kemudian kita lanjutkan Penulis mengatakan Yang ketiga Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali ya, Ini sebagaimana tadi Dalam hadis-hadis yang kita baca Ya, dalam hadis, uh, Humran mawlā Uthman, itu juga uh, disebutkan bahawa Uthman faafroge alaydehi min inaihi ihi, faqas alahuma telah tamarlat. Ya, beliau mengangkan air dari bejana ke tangannya, kemudian men mencucinya tiga kali. Ya, ini dalilnya. Kemudian yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut. Ya. Dalam kurung berkumur-kumur, kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Ya, tadi berkumur-kumur itu mat-mat madah. Kemudian dimasukkan ke dalam hidung, istinshak. Kemudian beristintar mengeluarkannya dari hidung dan semua itu dilakukan dengan satu cidukan ini sebagaimana tadi disebutkan ya dalam hadis Abdullah bin Zaid ya disebutkan oleh beliau Abdullah bin Zaid ya fuma adhkala idaihi fitawri famad madha wastan syaqa Wastan fara salasan Bisa latin Salasan bisa lati hurufatin Ya Berkumur-kumur Ya kemudian uh, istinshak Mengasukkan air ke dalam hidung Kemudian Beristinsyak Itu Lakukan tiga kali Dan dengan tiga kali cidukan Artinya Kumur-kumur istinshak dan istinsar dan satu paket ini sekali cidukan. Ya. Jadi yang benar adalah untuk berkumur kemudian beristinsyak dan beristintar itu dilakukan hanya sekali cidukan saja. Sebagaimana dalam lafadz yang lain dari hadis Abdullah bin Zaid juga ya dalam lafadz ee uh, yang lain, disebutkan lafadznya Anahu afroga min al-inai alayadehi faghsalahuma ثم فعَسَلَ أُمَمَ مَبَّ وَاسْتَنْشَكَ مِنْ كَفَاتِنْ وَهِدَهِ. Ini sangat jelas sekali. Ya, jadi beliau afroga min al menuangkan air dari bejana ke kedua tangannya alayadehi faghsalahuma. Kemudian mencuci kedua tangannya. Semoga salah awmat mada atau mencuci atau berkumur-kumur ya mat mada wasstan syak min kafatin nuahidah. Berkumur-kumur besin syak min kafatin nuahidah dengan satu kali uh, telapak tangan satu telapak tangan. Ya ini hadis yang sangat-sangat jelas menunjukkan bahwa yang namanya berkumur. Kemudian masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya itu cukup dengan satu kali cidukan, ya. Ini tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya kaum awam di tengah kaum muslimin ada yang memisahkan, jadi kumur dulu tiga kali, baru setelah itu istinshak dan istinshar dengan cidukan yang berbeda. Ini alas sebuah kekeliruan. Ya, sebagaimana tadi kita sudah perhatikan hadis-hadisnya semua menyatakan bahwa kumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya itu dengan satu kali cedukan saja. Kemudian yang kelima, penulis mengatakan membasuh seluruh wajah sebanyak tiga kali, dan menye menyelan-nyelan jenggot bagi yang memilikinya. Batas sewoja yang dibasu adalah tempat tumbuhnya rambut, jika kepala botak, maka diambil batas wajar tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu tempat tumbuhnya rambut jenggot serta dari batas telinga kiri sampai batas telinga kanan. Inilah yang dimaknai oleh orang Arab sebagai wajah. Ya namanya wajah adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya rambut untuk batasnya. Dan mengenai membasuh wajah, ini hadis atau dalilnya jelas tadi Yahiladina ayyuhal ladzina amanu idza ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya. Wahai orang beriman, kalau kau kalau kalian hendak salat maka cucilah eh uh, wajah-wajah kalian. Dan di sini dicuci bukan hanya di bukan hanya di usap. Kemudian uh, Kita percepat saja Yang keenam Membasuh tangan hingga siku Dan sambil menyela menyelenglah Antara jari jemari dengan mendahulukan tangan kanan terlebih dahulu Ya ini juga Masih termasuk dalam Firman Allah Ta'ala tadi Ya faksilu wujuhakum Wa'idikum Wa'idiyakum ilal marafiq cucilah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku dan juga di antara hadis-hadis menyebutkan bahwa Nya Rasulullah menyela jari-jarinya dan mulainya dengan tangan kanan terlebih dahulu kemudian poin selanjutnya dari penulis adalah mengusap kepala yaitu nomor tujuh membasuh kepala satu kali dan termasuk di dalamnya telinga Rasulullah sabda kedua telinga termasuk bagian dari kepala Al-Uzunan Minar Ras -ra kedua telinga termasuk bagian dari kepala ini hadis yang menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mengusap kepala sekaligus dengan telinga dalam satu cidukan. Dan ini yang tadi sudah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Ini kita sudah bacakan. Fa masaha bihi ra'sahu faqbala bihi wa adbara marratan wahidah. Ya. Abdullah bin Zaid mengatakan Uh, dia mengusap kepala-kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian menggerakkannya ke depan dan ke belakang. Ya, yang pertama dari depan ke belakang dahulu, kemudian dari belakang ke depan, kemudian membasuh telinga. Ya, memasukkan jarinya ke telinga dan menggosoknya. Kenapa? Di sini disebutkan juga untuk me maksud uh, telinga padahal tadi di, uh, di hadis Abdullah bin Zaid tidak disebutkan telinga. Karena hadis tadi ya di, uh, di hadis Abdullah bin Zaid dikatakan fa masaha bihi Ya dengan kedua tangannya beliau mengusap kepalanya. Sedangkan telinga termasuk bagian dari kepala. Belasan hadis tadi al Gudunan mineralos, telinga termasuk bagian dari kepala sehingga termasuk otomatis telinga juga termasuk. Namun eh, yang menjadi permasalahan di sini adalah sebagian orang eh, memisahkan antara membasuh eh, kepala dan membasuh telinga. Artinya masuk kepala dulu. Setelah itu ngambil air lagi baru masuk telinga. Apakah seperti ini salah atau tidak? Jawabannya seperti ini dibolehkan, ya, yeah. karena terdapat ya yeah, uh, perkataan dari para ulama bahwa uh, hadis al-Udhunah meneros itu tidak menunjukkan secara soreh bahwa. Uh, mengusap kepala itu harus sekaligus dengan uh, Dengan Telinganya Tidak menunjukkan secara sore Ya sebagai ulama Membolehkan ya untuk Memisahkan air Cidukan untuk kepala dan telinga Jadi ini perkara yang uh, Dibolehkan Apalagi ketika ada kebutuhan, jadi tidak tidak mutlak melakukan sebuah merupakan sebuah kekeliruan walaupun sebagian lemah ada mengatakan sebuah ke kekeliruan, namun Insya Allah hal ini masih dibolehkan. Kemudian poin selanjutnya, nah poin nomor delapan. Ini penulis menjelaskan tata cara membasuh kepala. Tata cara membasuh kepala ini adalah sebagai berikut. Kedua telapak tangan dibasahi dengan air. Kemudian letakkanlah di kepala bagian depan. Lalu tariklah tangan hingga kepala bagian belakang. Kemudian tarik tangan kembali hingga kepala bagian depan. Setelah itu langsung lanjutkan dengan masukan jari telunjuk ke lubang telinga. Sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Ya ini... Dalilnya adalah sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid, radhiyallahu anhu yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian lanjut, poin nomor sembilan, membasuh kaki tiga kali hingga ke mata kaki dengan mendolokan kaki kanan sambil membersihkan selah-selah jemari kaki. Ini juga dalilnya termasuk dalam firman Allah Ta'ala tadi, ya... Wamshahu biruusikum arjulakum ilal kabain. Jadi itu usaplah kepala kalian dan kaki, kaki kaki kaki kaki kalian, ya sampai ke mata kaki. Dari ayat ini, e, kalau kita perhatikan, Allah taala Allah taala berfirman, Wamshahu biruusikum. Ya bagi yang belajar bahasa Arab, mengetahui di sini Iraqnya majurur. Wamsahul biru usikum. Ruusi, ya ada kasroh. Ruusnya di kasroh. Biru usikum. Namun setelahnya warjulakum Wa kum. ya. Lamnya dengan fathah arjulakum Sedangkan sebelumnya biru usikum. Ya. Padahal antara ruus dan arjul di sini dibesarkan oleh wa. Wow. Kenapa tidak kenapa arjulnya tidak kasrah juga? Kenapa tidak warjulikum? Wa ya. Karena para ulama ahli tafsir mengatakan warjulakum wa ini atofnya kepada wujuhakum. Jadi, falsilu wujuhakum ya wa aydiakum ila ma'ruf wa arjulakum. Sehingga hasilnya apa akibatnya apa? Akibatnya arjul kaki itu dirosel, dicuci bukan dimasah, bukan diusap. Ya, jadi kaki itu dicuci, bukan diusap. Nah, ini juga kekeliruan sebagian orang ketika sampai pada kaki, mencuci kaki, ini cuman di Ya, cuman di usap doang gitu. Atau bahkan kadang-kadang cuman di sodorin ya kalau bahasa yang motabak disodorin aja ke air gitu. Ini enggak enggak dipegang sama sekali cuma disodorkan ke air, cuma di uh, di apa di air. Ini salah. Ya. Nah, Allah mengatakan kalau karena Allah bilfilman waghsilu ya fangsilu. Sini fangsilu, dicuci. Ya, bukan di Bukan diusap, apalagi cuman dikucurkan air itu sangat-sangat fatal, salah. Kemudian poin selanjutnya tertib, tertib dan berurutan dalam Membasuh setiap anggota waduk. Ya e, tertib, ya dis, tertib di sini artinya bukan e, tertib dalam bahasa Indonesia artinya takat aturan, bukan tertib di sini maksudnya tertib. Tertib itu adalah sesuai dengan Urutan yang semestinya Atau bahasa lainnya Berurutan Tertibnya ini artinya berurutan Ya kemudian Poin yang terakhir Setelah berudu berdoa Setelah berudu dengan membaca Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu Wa rasuluh Allah maja'alni al, maja minatawabina dan min al-mutatahirin artinya aku bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah hadis sahih riwayat muslim dan ada tambahan Ya wajah alni minatawabina wajah alni minamutatahirin ya Allah jadikanlah aku termasuk hamba hamba-Mu yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk kehamba-Mu yang mensucikan diri. Juga hadis yang sahih. Itu sekilas tentang tata cara Berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diajarkan oleh para sahabat beliau. dan uh, sebetulnya ini masih banyak yang perlu kita bahas uh, namun karena waktu yang uh, sempit, sudah terlalu malam mungkin tidak kita bahas semua insyaallah karena sebetulnya bab wudhu ini banyak sekali, pembahasannya fikih wudhu ini ya, untuk tata cara wudhu sendiri itu, kalau mau kita jabarkan itu sangat-sangat panjang, dan itu bisa beberapa pertemuan apalagi kalau kita membahas tentang kesalahan-kesalahan, dan juga uh, yang lainnya juga pembatal hudu dan yang lainnya ya uh, masih ada lagi sunah-sunah hudu sunah -sunah kemudian uh, juga ada pembahasa, pembahasan hal-hal yang dikira sebagai pembatal hudu, padahal bukan dan masih banyak pembahasan yang lain namun sebelum kami uh, cukupkan kita akan bahas satu subbab lagi, yaitu menulis membuat subbab sholat sunnah setelah wudhu. Beliau mengatakan Islam mengajarkan kepada kita, yaitu disunahkan untuk melaksanakan sholat dua rokat setelah wudhu. Sebagaimana hadis di atas, yaitu hadis dari sahabat Humran mawala Uthman. Mawala Bahwasanya Uthman berkata setelah beliau menjelaskan, bagaimana tata cara wudhu Nabi SAW, beliau berkata, ma, Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, thumma salla rak'ataini, la fihi ma nafsuhu, lafarallahu lahu ma taqaddam min dambih. Barang siapa yang berwudhu, seperti wudhu'ku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dengan khusyuk, yaitu dia tidak memikirkan antara jeda waktu antara wudhu sampai sholatnya itu dia tidak memikirkan hal-hal yang lain melainkan beliau sudah memfokuskan pikirannya untuk mau sholat maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu ini sungguh amalan yang luar biasa dan juga sebagaimana hadis lain luayat muslim ya tentang sahabat Bilal bin Rabah benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengunjungi surga beliau mengatakan aku wahai Bilal aku mendengar uh, trom, kedua terompahmu suara kedua terompahmu di surga yaitu suara kedua uh, sendalmu di surga yeah. bilalnya masih hidup tapi sendalnya sudah sampai surga masyaAllah Rasulullah SAW saja kagum dengan beliau ini maka Rasulul Menanyakan pada Bilal, "Apa sih yang menjawabkan engkau itu bisa demikian hebatnya? Apa yang bisa membuat engkau bisa demikian sampai-sampai rombarmu sudah masuk surga duluan?" Artinya di sini Bilal sudah dijamin surga. Beliau mengatakan, Bilal mengatakan bahwasanya ia senantiasa setelah berbunuh melakukan Sholat 2 rakaat. Yang ini disebutkan oleh para ulama sebagai sholat sholat sunnah wudhu ya sholat sunnah wudhu e, yaitu para ulama menamakan demikian itu karena e, binis berarti e, dari sisi waktu pelaksanaannya jadi bukan ada sholat khusus ya khusus ya khusus setelah wudhu namun semua sholat sunah yang dilakukan setelah uh, wudhu maka itu bisa dianggap sebagai sholat sunah untuk maka sholat sunah wudhu ini juga bisa kita gabung dengan sholat sunah uh, apa namanya tayyatel masjid ya kalau seorang wudhu kemudian masuk ke masjid kemudian dia gabungkan sholat dua rakaat antara sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sholat sunah wudhu, maka itu sudah dia sudah mendapatkan uh, pahala dari tahiyatul masjid dan juga pahala dari sholat sunah wudhu insyaallah dan dua hadis tersebut ini ya ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya sholat sunah wudhu ini dan sudah sepatutnya kita tidak uh, menalaikannya Demikian karena waktu sudah uh, cukup malam, ya kalau Allah kita tidak bisa membahas semua materi yang ada di sini. Yang mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain dengan materi yang lain, Insya Allah akan dibahas tata cara wudhu, fikih wudhu secara lengkap, secara mendetail, dan mungkin juga nanti dibahas dengan uh, waktu yang lebih panjang sampai beberapa pertemuan di kesempatannya lain, Insya Allah. Demikian yang kita bisa sampaikan...